Jika lagi pilat, tiba-tiba lendir dari hidung, ketelan, ketenggoraan, batal tidak? Nah, sekarang begini. Yang membatalkan puasa di saat ditelen itu, apakah lendir dahak? Adalah, dahak yang sudah keluar dari makhraj huruf khak. Kita sudah kh, tidak keluar ditelen, mbak. Batal. Tapi kalau belum kh, belum khak, maka belum keluar. Maka tidak, mbak. Batal. Harus paham. Jadi kalau sudah lendir itu apa? dahak keluar lebih dari makhradhnya. Kha. Kita kalau buang dahak bagaimana? Kha kan? Mau hendak pakai kha kan? Kha itu keluar dahaknya. Lah keluar. Ditelan lagi, Pak. Ba? Batal, enggak? Tapi kalau belum keluar dari makhradhnya kha, maka tidak, Pak. Ba? Batal. <tuh> lendir dari hidung. Oh iya, kok dari hidung nih? puasa mana tadi, lendir dari hidung ke telan, oh, iya maksudnya dari hidung ke telan ke tongga ondak, oh, ini tempatnya beda jadi kan, memang gini, sama lendir hidung itu itu sama dikeluarkan ke makhluk, itu sama memang lendir itu dari hidung, gak ada lendir dari dari yang lainnya, ya maksudnya itu tadi semua lendir dari hidung jadi kalau kita masukkan suatu ke hidung masuk ke dalam kan batal jadi kalau dari dari atas ini masuk, itu nanti akan kita keluarkan dengan ditahan, ada tertahan itu, baginya kalau sudah keluar dari makrojnya, maka itu nanti yang batal jika ditelen kalau datang tanpa kita uh, kalau masuk ke dalam ya tidak ada masalah, asalkan belum kita keluarkan, keluar dari makroj jadi lendir hidung masuk ke dalam coba kadang gini, begini kan terasa terasa itu berarti sudah keluar dari makroj tidak hmm, kita keluarkan jadi kalau belum kita keluarkan dengan maka itu belum keluar dan ditelan tidak membatalkan puasa